Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mirip ya, Ahmad Zainuddin MZ. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Pertama-tama, saya pengen ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah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 Ya. Yeah. <laughs> Dan juga buat komen-komennya yang inspiring walaupun nyelekit. Terus hari ini malam ini saya pakai arm band ya. Cuman ini saya tulis tangan sendiri enggak terlalu kelihatan. Ini tulisannya God bless jomblo. <laughs> Silakan nanti kita sama-sama mengkampanyekan God bless jomblo.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 Eh, rumah punya jendela, Cuman saya enggak tahu seperti apa bentuk jendelanya karena surga itu kata Nabi ma la'inun ra'at wa la'uzunun samiat. Yang enggak pernah dilihat oleh mata, yang enggak pernah didengar oleh telinga, yang enggak pernah dibayangkan oleh imajinasi manusia. Yang jelas ada jendela itu di surga. Nah, jendela ini apa? Jendela ini dipakai untuk mengintip ke neraka.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 anak taki, <Ehehe. Sihim> penduduk apa malaikat neraka mah nggak kenal, Amin, Amin ini Mudah-mudahan semua kita tidak dikenal di neraka, di neraka, dikenal di surga Insya Allah. Kalau ini mah nggak boleh hurry, ini serius nih. Mah. <koh Drop Jamaican> Udah aja ngasih nama gitu ya ke malaikat penjaga neraka. Kenal nama ini nggak? Bontar oh, dulu nanya ke yang lain. Eh, kenal nama ini nggak? Wah ada tuh yang di pojok sana tuh lagi dihabis-habisin sama malaikat. Udah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 Jangan-jangan saya terlalu kaku nih dalam agama. Lagi nyari-nyari dalil mana nih yang membolehkan, gitu kan ya. Biasalah apalagi ustaz kan bisa ngotang-ngati gitu kan. Ya? Sampai bisa menemukan dalil boleh, tapi enggak nemu. Akhirnya yang bisa menguatkan hati apa? Wa maa indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Kalau mau kayak gitu mungkin sekarang saya sudah punya juga beberapa ruko. Tapi karena enggak enggak bisa dengan cara seperti itu, akhirnya ya punya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 Surat Al-Baqarah itu Ayat 61 A'udhu billahi minash syaitanir rajim Wa ilhkultum ya musa lan ala ala ta ta'amin wahid Pad'alana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh mimma tumbitul ardh min baqaliha wa qisaiha wa qisaiha wa wa adasiha wa basaliha Apa yang terjadi ketika orang-orang Bani Israel hijrah ke Palestina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 Berdoa kepada Allah Ya Allah Beri mereka air Keluarlah mata air Satu untuk Bani Israel Yang ada dua belas suku Eh berapa? Dua belas gitu? Lupa eh. Ya. ya gitu deh Oh ini nih Ya dua belas Ithnata'ashara'ayna Dua belas suku Pakai satu mata air Udah gitu Karena Bani Israel ini Orangnya enggak bisa Teratur hidupnya Suka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 Akhirnya keluar 12 mata air. Dimanja banget sama Allah. Udah keluar 12 mata air, mereka minum, jalan lagi Musa. Dari kemarin kita makannya perasaan roti wae. Enggak ada daging gitu Musa. Nanya daging. Ini kayaknya nih bufetnya enggak internasional nih, Asian food gitu, nasi gitu ya. Saya pengen sekali-kali dong Musa cari yang bufet yang internasional food gitu. Akhirnya Allah kasih manna man wa sal, kasih burung-burung datang sendiri untuk disembelih. Datang tuh burung terbang depan Bani Israel. Nunduk langsung gini, oh, enggak. Coba burung bani Israel. Coba ada nggak burung kayak gitu sekarang? Bebek gitu ya, Pak. Hari ini kita masak bebek. Oh boleh boleh. Bebek datang sih si bebek teh. Ayam, itu ah ayam datang. Gak ada kan sekarang kan ya? Allah tundukkan burung yang liar kepada bani Israel. Datang untuk disembeli, disembeli langsung dibakar terus makan.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 Aduh, sudah rajin apa? Sudah pindah kerjaan, tetap aja belum dapat kerjaan yang lebih baik. Kata Allah wa mayyit takillah ya jazallahumakrajak mana? Wa yarzukumin haithulayah tasip mana tu? Jawabannya Allah berikan itu setelah Allah lihat kesabaran kita. Kalau Allah belum melihat kesabaran kita, Allah nggak akan kasih apa yang Allah janjikan. Karena yattaqillah bukan hanya taubat tetapi sabar. Itu satu paket. Takwa itu. Attaah was sabar itulah takwa, taat dan sabar itulah takwa. Wa mayyatakilah siapa yang taat lalu sabar, baru Allah janjikan ya ja'alahu makhrojah wa yarzukhumin haythulayathasib wa mayyatakilah ya ja'alahu min amrihi yusra wa mayyatakilah yuqafir anhu sayyati wa yuzimlahu ajroh. Itu semua janji Allah bagi orang yang takwa dan takwa itu taat dan sabar.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 Tersalun. Qal qailum minhum. Innika na liqarin. Yaqoolu ainna kal min almustaqeem. Aida mitna wakunna turabu wa'izam an dia berkata, Adakah anda menanggung? Dia berkata, dan menanggung dia kebanyakan kebanyakan Allah Dia berkata, Allah Jika anda Walau la nعمة ربي ل كنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفُوَجُ الْعَظِيمُ Lemisli hazaan yang amal amalun, a dzalik khaibir, a dzalik am shajarat zakum. Ini adegan yang tadi saya kisahkan di surga dan neraka. Fakubal baghuzhum ala baghzi yatas, yatas yatasalun. Orang-orang di surga nanti saling kenal lagi tuh. Kita tuh cuma nggak kenal sesama kita tuh cuman awal-awal berbangkit doang. Likhul limrihim minhum yawma idin sya'nu yugnih itu cuma berlaku pada saat awal bangkit. Ketika kita awal bangkit dari kubur tuh kita nggak akan saling kenal. Nggak mikirin eh siapa kok kamu di sebelah saya. Nggak nggak usah dilanjut. Nanti jadi nggak bener. Udah aja gitu ya. Jadi pas awal berbangkit.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 cairannya itu bisa membasahi tulang-tulang ayah. coba saking ediknya dengan kah ha? kamer sampai meninggalnya aja pengen di bawah pohon ang anggur itu artinya bawa kamer ke akhirat dia mau meninggal aja bawa anggur tuh. Nah, ternyata nggak ada itu di surga. nggak ada orang minum kamer Loh kok mabuk ya perasaan di surga nggak ada yang mabuk deh. nih jangan-jangan mereknya apa nih nggak ada ya di surga Maya semuanya lurus.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 Subhanallahil azim Subhanallah wabihamdi Itu pahalanya apa Satu kali mengucapkan Subhanallahil azim Subhanallah wabihamdi Pahalanya Allah Tumbuhkan satu pohon kurma di surga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 Udah kok udah tahajud, udah tambahin aja yang perintilan Subhanallahillazim wa bihamdi Subhanallahillazim wa, wa subhanallahillazim Itu kan perintilan kan Kalimatan, khafifatan alal lisan Habibatan ilar rahman, taqilatan fil mizan Subhanallahillazim Subhanallahillazim Itu perintilan loh Gampang ngucapinnya Tetapi pahalanya luar biasa di sisi Allah SWT Jadi gak boleh bilang Kan udah tahajud Kan udah umroh, kan udah tilawah Kan udah kan udah sama kayak orang tadi Kan udah punya toko, kenapa masih jualan yang kecil-kecil Di depan tokonya Begitu juga kita, kan udah tahajud Kenapa masih mikirin subhanallah subhanallahan La haula wala illa Itu adalah Satu box perhiasan di dalam surga Disimpannya di bawah arosh Bukan di bawah tempat tidur Di bawah arosh Siapa yang mengucapkan La haula wala illa Allah memberikan kanzun Kanzun itu kayak harta terpendam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 M oh kaya sedih ya <gir rezeki piorata> Ada orang kaya se sedih Usman kenapa kamu kok diam aja Ya ini saya lagi mikir kok, kaya, saya, kok saya kaya ya Aduh sombong gini kalau kita, kalau lagi kita sama ya <se fidelity> Kaya tapi dia mikir Aduh cah. kok kaya ya Salah <se physical noise> nangis Kenapa salatnya lagi nangis banyak masalah ya Enggak justru saya gak punya masalah <se alsi> <tsil> Gak punya masalah nah nangis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 itu paling light. Ada di atas itu enggak ada lagi. Udah segitu aja. Kalau kita minta, ya Allah berikan saya rezeki yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dan juga hati yang pandai bersyukur. Inni as'aluka ilman nafi'a wa kolban syakira wa rizqan wasi'an. Jangan rizqan wasi'an, tapi kolban kufur. Lain-lain, nauzubillah min dzalik. Seperti tsalla, salabah. Oke. Okay. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya. Wama indallahi khair. Jadi jawabannya dari 2 tambah 2 adalah. Wama indallahi khair. Logika uh, hitung-hitungan orang beriman dengan orang kafir itu berbeda. Orang kafir segalanya dihitung dengan duniawi. Orang beriman segalanya dihitung dengan ukrawi. Yaitu surga Allah SWT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 Allahumma ajalna laka dhakariin Laka syakkarin Allahumma ilaika aslamna Wabika amanna Wa alaika tawakkalna Wabika khasamna Na'uzubi izzatika antudillana Antal hayyul ladhi la yamut Wal insu wal jinnu yamutun Allahumma Zalamna anfusana zulman katira fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada waj'al min kulli dhayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra allahumma nsur al islam wal muslimin Allahumma ansur muslimin fi Filistin. Allahumma ansur muslimin fi Syria. Allahumma ansur muslimin fil al Iraq. Allahumma ansur muslimin al-mustadha'ifeen al-mazlumina fi ruhina. Allahumma ansur al-mujahideen fi kulli makan. Allahumma wahhid sufufahum wa saddid ramyahum wa warham shuhada'ahum. Allahumma allif bayna qulub muslimin kama allafta bayna qulub muhajirin wal ansar. Allahumma ij'al baladana Indonesia hadza baladan amina waj' warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum ya razzaq Allahumma hdi shababal muslimin Allahumma stur awratil muslimin Allahumma ansur dinana Allahumma ansur dinana Allahumma ansur da'watana hadhih Allahumma ansur da'watana hadhih Allahumma ighfir lana wa ya rabbana wa li ولي آبائنا ولي إخواننا ولي أخواتنا ولي أساتذتنا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف Rabbana hablana minas-salihin Rabbana ja'alna muqim as-salati Wa min zurriyatina Rabbana Wa taqabbal dua Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurrata ayun Wa ja'alna lil-muttaqina imama Ya wadud Nas'aluka al-wudda Ya wadud Nas'aluka al-wudda Ya wadud Ya ar-Rahman rahmin al-Rahmata al wal-wudda Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya aziz ya ghaffar ya rabbal al alamin ya arhamar rahimin engkaulah yang mah terpuji di langit dan di bumi seluruh makhlukmu memuji dan bertasbih kepada siang dan malam ya Allah tidak sedikit pujian-pujian kami menambah keagungan ya Allah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 Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.